الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la sharikalah. La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar wallillahilham Allahu akbar kabira Alhamdulillah kathira Wasubhanallah hibukratawwa asila La ilaha illallah wahdah Sadaq wa'dah Wa nasara abdah Wa azza jundahu Wa hazamal ahzaba wahdah La ilaha illallah Wa la na'budu illa iya Mukhlisina lahuddin Wa la wukariha lkafirun La ilaha illallah wa allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi anzala al-Quran Hudan nasi wa bayinat Min al-huda wal-furqan Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Alladzi arsalahu bilhuda wa dinil haq Yudhira Hu Al-Din Kulle, Walau Keri Hal Kaafirun. Allahumma Salli Alaihi Sittina Muhammad, Wala Ali Sittina Muhammad. Allahumma Salli Alaihi Sittina Muhammad, Wala Alihi Wacabhih Ajamain, Watabangin Watabgihim Bi Ihsaan Ila Yumud Din. A'udz Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Faya ibadullah Ittaqullah Fakat fazaman ittaqah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Maasyran muslimin jamaah salat Eid al-Adha Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah pada hari yang bahagia ini kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipatgandakan Allahumma amin. Masyal muslimin jamaah, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Dua hari yang lalu yaitu hari Jumat tepatnya Saudara-saudara kita Yang berada atau bermungkim Dan juga berangkat ibadah haji Di kota Mekah Mereka melaksanakan Wukuf di Arofa Kita berdoa mudah-mudahan Mereka yang melaksanakan ibadah haji Hajinya diterima oleh Allah Dan dijadikan haji yang Diterima Haji yang mabrur Dan sa'yan yang masyukur Serta tijaw ratan lantabur Allahumma Amin dan kita berdoa mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji. Mashallah muslimin, saudara-saudara kita mereka melaksanakan wukuf di arafah hari jum'at kemudian melaksanakan solat idul adha yaitu hari sabtu kemarin itu mengikuti rukyah atau ketentuan rukyahul hilal yang dilakukan oleh para ulama di wilayah setempat atau di Saudi Arabia. Mereka di dalam ishtiyatnya itu mendapati bahwasanya awal bulan yang telah ditentukan pada bulan Zulhijah mengharuskan hari Jumat itu adalah tanggal 9 Zulhijah. Kemudian untuk hari Sabtunya adalah tanggal 10 Zulhijah waktu melaksanakan ibadah Idul Adha sedangkan kita umat islam di Indonesia yang banyak dan diizbat oleh pemerintah kita melaksanakan hari ini hari ahad mengapa bisa berbeda sampai dua hari itu menurut kaedah fikih bahwasannya pada setiap negara mempunyai matla alias ketentuan untuk ru'yatul hilal Maka ulama Indonesia menentukan tatkala mereka di awal-awal memasuki bulan Dhul Hijjah Atau akhir bulan Dhul Ke'dah Mereka beristihad Ru'iyatul Hilal Maka menentukan bahwasanya Tanggal 10 Dhul Hijjah adalah hari ini Yaitu hari Ahad Sedangkan kemarin itu tanggal 9 Dhul Hijjah itu hasil ishtihad dari para ulama yang ada di Indonesia. Dan diizbat atau ditetapkan, diterima oleh pemerintah. Demikian diperbolehkan menurut hukum fikih Karena menurut Imam Syafi'i sendiri atau menurut Mazhab Syafi'i sendiri. bahwasanya likulli wilayatin atau likulli masyafatil qasri ru'yatul hilal. Setiap masyafatil qasr yaitu bolehnya orang untuk mengkosr sholat gampangannya. Ada ulama berpendapat panjangnya atau jaraknya itu sekitar 84, ada mengatakan 86 atau gampangnya sampai 100 kilo, maka boleh di situ mengadakan ru'yatul hilal sendiri-sendiri. Saya contohkan misalnya di Malang, itu ru'yatul hilal menghasilkan bahwasannya awal Dhul Hijjah, itu hari Senin misalnya maka 100 kilo dari Malang sebut saja di Probolinggo atau di Jember atau mungkin di Gresik mereka juga mengadakan ruyatul hilal ternyata mereka mendapatinya bahwasanya awal Zulhijah itu hari Selasa ini boleh terjadi sehingga untuk melaksanakan Idul Fitri maupun Idul Adha pada setiap tempat yang boleh melaksanakan jamak koser menurut KEDAVK itu boleh berbeda dalam melaksanakan sholat idul fitri maupun idul adha zaman dahulu kala belum ada yang namanya televisi belum ada yang namanya telpon belum ada yang namanya internet maka terjadi di kalangan para ulama tersebut kalau memang sekarang ada dunia IT atau dunia informasi maka orang yang ru'yah di Jakarta, di Cakung misalnya kita di Malang bisa mengetahuinya. Tapi di zaman Imam Syafi'i dan kawan-kawannya tidak demikian. Setiap wilayah memiliki kaidah boleh melakukan rukyah alias melihat bulan atau hilal. Masyal Ma muslimin, di zaman sahabat pun terjadi yang demikian. Tatkala tampuk pemerintahan Islam dipegang oleh sahabat Muawiyah, kemudian beliau memindah ibu kotanya itu di wilayah Irak sedangkan para sahabat yang lain masih menetapi kota Madinah. Saya sebutkan Irak itu perjalanannya kurang lebih tiga hari tiga malam ditempuh perjalanan darat. Tapi tetap satu wilayah dalam artian negara-negara Arab, semenanjung Arab. Tatkala sahabat Muawiyah yang menjadi presiden bagi seluruh umat Islam zaman itu menentukan bahwasanya sholat Idul Adha jatuh pada hari Jumat Sedangkan sahabat-sahabat yang di Medina Dipelopori oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu Mereka melakukan sesuai dengan ru'yah Yang dilakukan oleh para sahabat lainnya di kota Medina Menentukan sholat Idul Adha pada hari Sabtu Jadi selisih satu hari Karena dua-duanya beristihad Maka bolehlah melaksanakan dan tidak ada yang salah Karena itu, Mashall muslimin, saudara-saudara kita kemarin yang berangkat haji melakukan sholat idul adha di Mekah, sedangkan kita di tempat ini adalah hari sekarang ini juga tidak salah menurut kaidah fikih. Bahkan Mashall muslimin takbir yang dikumandangkan itu bisa berpanjang waktu. Ada yang mengumandangkannya pada saat malam Sabtu. Hate memandangkannya pada saat malam Ahad. Dan ini termasuk kenikmatan dari perbedaan pendapat tersebut. Masyaallah muslimin demikianlah untuk kita yang saat sekarang ini melaksanakan ibadah Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa dan seluruh apa yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. Masyaallah muslimin terbaik kita yang saat ini berkesempatan untuk menunaikan sunnah menyembelih korban, puasanya menyembelih korban itu sangat besar pahalanya. Menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dikatakan Bahwasanya setiap hewan korban itu kelak di hari kiamat akan dijadikan sebagai tunggangannya. Bagi yang menyembelih atau bagi yang berkorban. Karena itu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jagalah hewan korbanmu, jagalah jangan sampai menjadi cacat, jaga dengan benar-benar, karena sesungguhnya hewan korban itu kelak menjadi tungganganmu, tak kala berada di padang mahsyar untuk meniti jembatan surat menuju surganya Allah subhanahu wataala itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lain dalam riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taalaan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kelak dari kiamat seluruh apa yang ada pada tubuhnya hewan korban itu akan datang kepada orang yang berkorban termasuk bulunya Termasuk tanduknya, termasuk kakinya dan semuanya ini akan datang menemui bagi orang yang berkorban tersebut untuk saksi menyaksikan bahwa dirinya itu sudah berkorban. Inilah keistimewaan orang yang melaksanakan sunnah menyebelah korban. Suatu saat siti Fatimah Raudiyong batalanu putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berkorban. Maka Nabi mengatakan, ya Fatimah. Wahai hey Fatimah, saksikanlah binatang korban yang engkau korbankan itu. Alias tentunya Siti Fatimah tidak menyembelih sendiri binatang korbannya. Tapi, sebagaimana lumrahnya seorang ibu atau ibu-ibu. Tidakala menyembelih korban, dititipkan boleh di masjid, boleh di panitia Atau mengambil, atau mencari orang yang ahli penyembelih. Tapi menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah diperintahkan atau dianjurkan untuk menyaksikan binatang sembelihannya itu. Kata Nabi sesungguhnya darah pertama yang menetes sebelum sampai ke bumi atau ke tanah itulah pertanda ampunan bagi orang yang berkorban. Alangkah mulianya darah pertama saja yang menetes belum sampai di bumi atau ke tanah itu adalah ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang berkorban tersebut. Berarti seluruh darahnya saja menjadi saksi bagi kebaikan yang berkorban. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan yang tadi bahwasanya di samping darahnya kemudian banyak bulunya atau kulitnya atau dagingnya dan lain sebagainya. Ini semuanya akan menjadi saksi pengampunan Bagi orang yang berkorban Karena itu Jika kita mampu berkorban Carilah binatang atau hewan korban yang baik Yang gemuk Yang sehat Yang benar-benar menyenangkan mata Bila memandangnya Bila mana ada kemampuan Sebut saja Ada seekor kambing yang harganya 3 juta Ada lagi seekor kambing yang harganya 2 juta dua-duanya dua sudah memenuhi syarat kalau menurut orang Jawa dikatakan kambingnya sudah poel atau sudah tanggal giginya sudah memenuhi syarat mana yang lebih afdol apakah yang harga kambingnya 3 juta atau yang 2 juta tentunya kambing yang harganya 3 juta yang lebih besar jauh lebih afdol dibandingkan kambing yang harganya 2 juta itu di dalam pandangan syariat bukan karena apa tapi demi kelak tatkala kambing tersebut memiliki bobot badan yang benar-benar banyak dagingnya semakin banyak tulangnya semakin banyak dan skalanya lebih super daripada yang lebih murah maka itulah pertanda sebagai saksi bagi orang yang berkorban untuk mendapatkan lebih banyak ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin untuk itu marilah Nanti tatkala kita melaksanakan penyembelian kurban bagi mereka yang telah menyerahkan kambingnya baik di tempat sini atau di tempat-tempat yang lain sebisa mungkin atau kalau memungkinkan untuk menyaksikan bagaimana kondisi dari hewan kurban tersebut. Kemudian makhluk muslimin yang paling utama lebih baik kambing tersebut diniati kurban sunnah. Jadi tatkala kita menyerahkan atau akan menyembelihnya. Tinjati ini adalah kambing korban sunnah. Kalau kambing korban sunnah, maka yang boleh memakan dagingnya di samping pemiliknya sendiri boleh memakan dagingnya. Maka orang kaya pun atau orang yang cukup boleh memakan dagingnya. Kemudian serbennya adalah haknya fuqoroh dan masakin. Tapi kalau ada orang bernazar, ini kambingku aku sembelih niat untuk jadikan kambing wajib. Namanya nazar maka jatahlah kambing itu menjadi kambing wajib yang mana pemiliknya alias orang yang berkorban itu haram untuk memakannya demikian juga tetangga kanan dan kiri yang berkecukupan alias kaya dan mampu itu haram juga untuk memakan dagingnya yang berhak memakan dagingnya adalah untuk khusus orang-orang bukorok dan mesakin saja itu bila mana diniati korban wajib, maka hak sepenuhnya adalah milik Fukoro dan Masakin kemudian bagaimana dengan kulitnya, ini kadang-kadang kita salah seorang yang telah menyediakan dirinya sebagai pelaksana panitia penyembele korban, atau gampangnya panitia ini, bila mana dia berkecukupan dalam kehidupannya bukan termasuk Fukoro dan Masakin maka haram untuk menjual kulit korbannya tersebut karena kulit korban itu menjadi hak fukoro bukan haknya ketakmiran atau bukan haknya panitia penyebele kurban maka harus diserahkan diserahkan dulu kepada seorang fukoro setelah diterima oleh seorang fukoro itu menjadi haknya maka si fukoro penerima ini bebas untuk menjualnya setelah itu apabila hasilnya melebihi dari batas kewajaran misalnya ada kambing 10 ekor, maka mendapatkan uang sebut saja 5 juta dalam penjualan kulitnya. Maka bolehlah si penerima atau si fukoro, si fakir ini yang menerima dari hasil pemberian kulit itu menyumbangkan sekian persen dari hasil penjualannya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan panitia, untuk misalnya saja tasyakuran. Ini sudah menjadi hak jadi si penerima yang dia memang berhak di dalam urusan penerima hasil kurban tersebut itulah aturan fikih tapi seorang yang mampu dia aktif di dalam masjidan ketakmiran atau panitia berinisiatif untuk menjualnya dengan alasan ini nanti saya pergunakan untuk menghidupi atau memberikan konsumsi bagi orang yang aktif di dalam ketakmiran ini hukumnya haram menurut syariat islam menurut fikih masab syafii. Untuk itu belajar di dalam bab ini sangat penting sekali. Semoga apa yang kita lakukan baik kita yang berkorban atau juga mendapatkan tugas atau menjadi panitia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa bukan mencari apa-apa kecuali mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Sebagaimana orang yang berkorban sudah mengeluarkan uangnya untuk beli kambing, demikian juga panitianya sudah selayaknya berkorban untuk tenaganya Yang tidak perlu untuk meminta bayaran Ini demikian sangat mulianya Karena adalah ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh kita semuanya Allahumma Amin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kebira Walhamdulillahi kezira Wa subhanAllahi bukratawasila La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walillahilham Ja'ala Allah wa iyaikum minal faizin Wa adkhalana wa iyaikum fi ibadin salihin Wa razakana wa iyaikum Mahaabata sayyidil mursalin A'udh billahi minal shayyubanir rajim Ya ayuhal ladhina Amanud khulu fi silmi Kafa Wa la tatabiyu khuduati al shayyuban Innahu lakum aduhun mubin Sadaqallahul azim Barakah Allahulilah kum fil Quran Al Adzim, wa nafani wa iakum bil ayyat wal diktul hakim, wa takbala minni wa min kum tilawatuh, innuhu wa alim.